Bismillahirrahmanirrahim wa qala radhiyallahu anhu ana hasran li ba'dinnas fi adab intibahim fil qiyam bid da'wah wa kulli ma'awanatihim fiha Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadur rahmu wa alaihi wa sahbihi wa ala. Ana hasran saya menyesal. Min al hasrah. Kepada sebagian manusia karena enggak sadar mereka tadi itu untuk melaksanakan dakwah. Wa gill muawanatihim dan sedikit mereka membantu fiha dalam urusan dakwah. Dakwah ini penting ya. Anda bisa bayangkan orang-orang agama di luar Islam, mereka berdakwah untuk agama mereka. Orang-orang yang bermaksiat mereka berdakwah untuk keramaian maksiat mereka. Dengan biaya tinggi. Dengan didukung media. Bahkan didukung militer. Dengan kekuatan. Bagaimana orang Eropa, orang Amerika, Israel. Kayak gitu. Kemudian kita lupa gak mau berda'wah. Gak ada yang berda'wah. Enggak serius dalam musuh dakwah. Nyesel saya ini. Kok kita ini enggak semangat untuk berdakwah? gitu Kok sedikit kita membantu-bantu dakwah? Padahal mereka gerakannya seperti itu. Sebenarnya asal kita mau bergerak untuk berdakwah, semua kaum mukmin ini berdakwah. Pasti akan menghasilkan hasil. Enggak mungkin enggak, karena itu dorongan daripada iman. Kita ambil karton Karton ya? Itu goyangkan kartonnya sedikit Sudah menghasilkan angin hmm? Kenapa iman yang ada di hati Cinta Allah dan Rasul Ada di hati, tidak ini gerakkan Pasti ada pengaruh Karena itu semuanya Harus dakwah Cuma lewat strategi Apa yang harus kita dakwakan pertama apa yang harus kita sampaikan? Lihat taraf daripada orang yang kita hadapi. Yang kepada orang awam itu apa yang harus kita sampaikan? Kepada orang kalangan atas apa yang harus kita sampaikan? dakwah itu memperbaiki orang Islam juga di luar Islam. Gimana caranya bisa mengetahui Islam, mengenal Islam dengan benar? Lihat bagaimana Allah merantakan. Kul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Katakan Muhammad kepada ahlul kitab. Ayo. Kita bahas bersama. Kita tentukan satu kalimat yang satu yang sama pada inti dan pada kita sebenarnya. Yaitu tidak mengu tidak meyakini, tidak menyembah kecuali Al Allah. Enggak apa-apa, kenapa? Anda bisa bahas, enggak ada masalah. Ini kira enggak terbukti. La ilaha illallah itu ada di kitab-kitab mereka. Secara agli dan secara nagli baik dari kita maupun kitabnya mereka terbukti la ilaha illallah itu. Kan itu harus harus kita semangat untuk berdakwah. Modali diri Anda untuk berdakwah. Ya, tentunya kemampuan masing-masing. Jangan kalau mampu, aku enggak mampu, ini enggak benar. Kemampuan masing-masing, Anda bisa berdakwah kepada anak Anda, kepada tetangga Anda, kepada famili Anda. Kalau Anda bisa ke tetangga Anda, jangan menyatakan, anak dakwah cuma sama anak, anak enggak mampu kepada yang lainnya. Padahal Allah mengetahui, maha mengetahui kamu mampu. Lah ini loh yang enggak benar. Semaksimal mungkin, tapi jangan loncat anak nggak diurus, ngurus yang lainnya. Nah, ini enggak benar. Ngeloncat itu namanya. Tahapannya itu harus ada sesuai dengan itu dan kalau mampu terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat begitu seharusnya. nah Boga radhiyallahu anhu, qala Sayyidunul anhu, "Al kunuz kullul fi imaratina bainal maghrib wal isya." Perkataan Idrus ini habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Beliau berkata, Al-Kunuz, Kul Kunuz. Harta simpanan yang berharga dan yang paling berharga di antara harta simpanan dari itu. fi Imarati di dalam memakmurkan ma'bainal maghrib wal isya antara maghrib dan isya. Jangan dibuat lupa, apalagi maksiat kepada Allah. Antara maghrib dan isya ini paling berharga loh. Seakan-akan begitu. Ibn Abbas pernah ditanya, antara dua amal, mana yang terbaik? Saya puasa sunnah, kemudian kalau setelah mahrif, ribut, buka puasa. Atau enggak puasa sunnah, tapi antara dan dan isya, full ibadah. Ditanya Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, laksanakan puasa sunnah dan ibadah. Tidak bisa, harus salah satu. Kalau puasa, ya berarti setelah buka istirahat. Kalau Mahrib dan Isya harus ibadah, berarti tidak puasa. Milih mana? Antara Mahrib dan Isya, tinggalkan puasa sunnah. Begitu besar nilainya dari itu. Ya. Malah, sebagian ada tafsir, Mengartikan tatajafa junubum anilma dzohij, Allah memuji orang-orang yang tidak tidur ibadah kepada Allah itu turun kepada orang-orang yang menghidupkan antara maghrib dan isya dengan ibadah, nggak tidur. Kena orang Yahudi mereka tadi itu tidur antara maghrib dan isya. Orang mukmin tidak, mereka berpikir kepada Allah subhanahu taala. Antara biasakan hidupkan dengan ibadah musholanya rami antara magrib dan isya. Rumah semuanya baca Quran antara magrib dan isya, baca rotib. Kemudian uh, semuanya hidupkan antara magrib dan isya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ramikan. Itu adalah menjadi kekuatan Islam. Iya. Waqala radhiyallahu anhu minan ni'amil 'azimah. Tasniful ulama al-kibar mithl Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Fa innahum mustighraqin billahi ta'ala dan berkata oleh syuhudah yang berharga untuk mencari dan ini adalah Allah tidak hanya untuk mencari yang berlaku dan memperhatikan mereka dengan waktu dan memperhatikan mereka dengan waktu yang berharga dan berkata oleh syuhudah yang berharga dan tidak ada yang berharga untuk mencari dan seperti yang berkata mengenai daripada bagian nikmat-nikmat yang besar Tasnif ulama' al-kibar. Mengarangnya ulama'-ulama' besar seperti Al-Habib Abdullah al-Haddad. Fa'innahumma istighraqim billah. Karena mereka ini padahal orang yang sudah istighraq sudah larut dalam cinta kepada Allah. Wadawam syuhudihim selalu menyaksikan Tuhannya dalam segala keadaannya masih bisa tafarragulitasnif. Masih menyempatkan diri untuk mengarang. Padahal sudah ada kesempatan. Tidak ada kesempatan mereka untuk mengarang sebenarnya. Dia sudah sibuk. Karena mahabbahnya kepada Allah. Senangnya ibadah. Masih nyempatkan untuk mengarang. Wa madarik insyaallah. Illa li bakhti man ba'dahum. Itu semuanya sebenarnya insyaallah ya menurut penilaian Habib Ahmad bin Smit ini. Kecuali untuk supaya bakhtiman ba'dahum untuk keberuntungan bagi generasi setelahnya. Jadi beliau bukan hanya meniti karir, tapi juga mempersiapkan untuk generasi setelahnya. Gambarannya begini orang sibuk-sibuk-sibuk dalam pekerjaannya masih menyempatkan untuk anaknya. Masih untuk menyempatkan untuk generasi setelahnya dipersiapkan. Hmm? Untuk mereka. Kemudian wa husnidhannihim fil waqt. Dan mereka masih husnul dzan dalam waktu ini. wah Orang enggak mungkin akan menerima, orang enggak mungkin akan nurut. Itu seudon berarti. Jangan kamu seudon atau prasangka jelek sama zamannya kamu. Osnodon harus. Ajarkan. Yakin. Saya masih osnodon. Orang-orang itu masih baik kok. Masih bisa dibina kok. Masih mampu untuk disadarkan kok. Sama dokter itu loh. Jangan dokter, tidak mungkin sudah biar mati dah dia. Ya kan tidak benar kalau begitu. khair Dan orang yang demikian ini, coba matikan ya. Jangan ganggu yang lain ya. Orang yang demikian ini, seakan-akan memberikan kabar, masih zaman sekarang masih ada orang yang ingin jadi baik kok masih diminati kebaikan tadi itu dikatakan oleh pengarang al-awarif sarwardi laula sahmun minal ghaflah mata faragna litasnif kalau seandainya tidak ada bagian daripada lupa Anak enggak bisa ngarang ini karena lupa sebenarnya Lupanya itu ngarang jadi ibarat orang itu khusyuk ibadah itu dan ini kok dia tadi itu kepingin ke yang lainnya gitu. Lupanya itu ngerang, bukan rekreasi. Jadi ya, dianggap itu ghoflah. Padahal kalau kita ini ngerang itu luar biasa itu. Kalau perlu sholatnya itu mikir, oh buat yang gak tulis itu. Tapi mereka tidak. Sudah istirahat, penuh. dengan Larut sudah dengan cinta kepada Allah. Ada lupa dikit. Nulis sigma, nulis sigma, nulis sigma. hikmah. Nilainya lain ya. Subhanallah, subhanallah. Satu lagi biasa tubab. Wa gala radiyallahu anhu. Kathiran ma'yakul walidi. Man ajazan ziyarat ihud fal yazur tarim. Wa man ajazan ha fal yazur sayyidina al-habib. Ahmad bin zain al-habshid. Lainnya, Khalifahul Khalaif asabiqin, wafihi mafih ahli tareem jami'ihim, wakana waliyakul. Inni nihar al-hazra, astahdiru kau nuh fil Jum'ah min akhir al-lail. Habib Ahmad bin Omar bin Semet dia berkata ayahku, ini Habib Umar bin Semet berkata, mana aja ansir siapa yang engkau mampu ziarohud. Di hadramuz sana ada Ziarat Huda. Maka Faliyazur Tarim Ziarat Tarim sudah. Wan ajaza anha kalau enggak mampu Ziarat Tarim, dia tinggal ada di Sibam. Faliyazur Zainal Habib Ahmad bin Zainal Habshi ya Ziaroh di Huta Habib Ahmad bin Zainal Habshi lebih dekat dari Sibam. Kenapa? Karena khalifatul kholafa sabiqin karena Habib Ahmad bin Zain al ini khalifah daripada mereka yang mendahului. Wa ahl Tarim jamiihim dan pada Ahmad bin Zain al itu sudah mencakup seluruh yang ada di Tarim. Jadi memang pintu-pintu itu ada ya. Pintu-pintu itu ada. Kak Isan yang kalau enggak bisa kesini kesini, kata bisa kesini kesini terus demikian. Ini menggambarkan bagaimana perlunya untuk itisol ya irtibat berhubungan dengan pendahulu. Jangan dikatakan kalau mengikuti orang-orang yang dahulu itu adalah salah, itu adalah satu caranya orang-orang kafir itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma Kalau dikatakan ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah syariat mereka menyatakan kami mengikuti tauhid iman kami mengikuti yang kami dapatkan daripada orang-orang tua kami padahal orang tua mereka la ya'giluna Tidak Pernah tidak ada akalnya sama sekali dan tidak mengikuti petunjuk Allah. Ini ayat ini mensifati siapa? Ini ayat mensifati orang-orang kafir yang mereka diajak beriman... ...tidak mau mereka mengikuti datuk-datuknya yang musyrikin. Tapi kalau orang-orang yang beriman mengikuti datuk-datuknya yang beriman... Itu ajaran, itu perintah. Al-ladina amanu amalus sholihat. Terusannya apa? Wattaba'at hum durriyatuhum bi'imanin. Al-hak nabiim durriyatahum. Orang-orang yang beriman, beramal sholihat. Dan turunannya mengikuti dengan dasar iman dari itu. Al-hak nabiim durriyatahum. Salafnya kita ini orang mu'minin. Orang-orang solehin, kita ngikuti mereka itu ajaran Islam. Jangan nanti ayatnya musyrik kamu bawa. Sama dengan kamu menuduh orang-orang tua kita atau syarafnya kita itu musyrikin. Datuknya itu siapa? Orang tua kamu itu siapa? Bandingkan dengan mereka orang-orang yang solehin. Itu yang ngomong begitu itu gak tahu sendiri itu. Nasabnya mereka sendiri itu gak paham dia. Datuk-datuknya mereka sendiri gak paham. Kemudian dia ngecap ini orang-orang gak benar, ngikuti orang tua-tua, ngikuti selawuh soleh, itu sama dengan orang musyidikin. Gak sama ini, mu'min itu musyidikin. Lah kalau kita lihat jalur nasabnya aja, jalur turunannya orang-orang tua yang baik, yang soleh ini, dengan orang tua kamu sendiri udah aduh. Bahkan orang tuanya sendiri, kadang-kadang muridnya datuk-datuknya Kita. Ya gak benar ngomong gini nih gak benar Dari mana asalan omongan gini nih Sama dengan dirinya sendiri Kadang-kadang orang tuanya itu Hadir maulid Orang tuanya tadi itu Datuknya tadi itu hadir majlis il khair Ziarah kubur Sama dengan menyatakan orang tua anak musyrik Kamu tadi itu kecuci otak Sadar anda ini dicuci otak Sehingga anda Bersikap demikian tadi itu Sadar kamu tadi itu Itu semuanya adalah Cara-cara ha, Untuk kamu tadi itu Melemahkan ajaran Islam Sehingga enggak boleh kita bergantung Dengan orang-orang soleh Akhirnya Bagaimana kalau sudah demikian Meninggalkan ajaran mereka Dan mungkin menuduh mereka Dan lebih parah lagi Akhirnya nggak ada lagi yang menceritakan orang yang soleh. Orang-orang akan lebih cenderung mengikuti orang Barat, orang Amerika, orang Yahudi, orang Nasrani, dan itulah target daripada pengaruh-pengaruh ha, ini nantinya. Kita ini kecuci otak ini sebenarnya kurban. Mereka itu ke kurban Mereka tadi itu ganti oh, cuci otak itu begini loh. Kamu diyakinkan kamu adalah orang paling benar yang selain kamu adalah salah. Itu jujur tak itu. Yang enggak sama dengan aku setan. Iblis, musyrik, kafir. Aku adalah hebat, aku adalah benar, aku adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Aku aku aku aku aku ini jujur tak. sama dengan orang yang ngerokok itu. Ini dia, sudah dia tadi itu tercuci otaknya. Dikasih tahu ini loh gambarnya, paru-parunya orang rokok. Ini lho gasul. Apa nikmat ini? Kalau ditegar itu bisa sakit, banyak orang sakit enggak ngerokok juga sakit. Akhirnya enggak ilmiah lagi. Kenapa? Udah dia tadi tercuci otaknya. Nah inilah sebagian orang Islam itu tercuci otaknya. Karena itu, alhamdulillah kita tidak dididik demikian, tapi kita dididik secara ilmiah. Maka Walidiyagul inna nahrul hadroh. Ketika aku mengikuti hadrah di Ahmad bin Zainal Abidin, maka aku bayangkan bahwa aku di tengah malam hari menikmati ibadah munajat terhadap Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam